Selamat pagi Pak t o n i pagi Ya silahkan Pak Tony Ya pendapat Pak Dahlan itu memang benar apa adanya Untung dia itu dari ini dari swasta dia pegang PLN agak lumayan sih Walaupun agak gampang memang membenahi Cuman nih orang memang punya jiwa membenahi gitu Kalau yang lain belum lama lah kita ngomong Dahlan kita ngomong PLN Kemarin waktu saya tinggalin rumah saya ada petugas PLN datang Segel saya masih ada begitu Begitu saya pulang kerja, katanya ada pemeriksaan, s a g e l saya udah gak ada. Saya dikasih nomor telepon, bukan telepon tangan, tetap nomor telepon Oknum gitu loh. Jadi yang begini-begini Oknum ini memang gimana ya? Rasanya emang n gak niat kerja pentingin diri sendiri gitu loh. Itulah birokrasi jadinya. Jadi pentingin, kalau gampang, buat apa digampang yang mendingan dicusahin gitu loh. Terima kasih. Oke,、okay. k a l a u m a k h a r i Pak h a g i Selamat pagi, pagi b u s i l a k a n Pak Hari. Ini memperjelas saja ya bahwa yang itu berbirokat itu adalah aparatur negara. Jadi yang urus negara begitu ya. d i p a d a n a n ngomong begitu karena generis swasta. Jadi semoga orang-orang yang d e n g a r ini, yang b e r b e w i negeri, aparatur negara juga Pak SBY supaya s a d a r itu. Oke,、okay, Pak Jerry Pagi, Silahkan Pak Memang kalau menurut saya ya Orang yang praktis mirip-mirip dengan Yusuf Allah Kalau memerintah gitu Maksudnya praktis-praktis aja Memang cerdas gitu Jadi apa yang dia ngomong Saya setuju sekali Kemudian memang、uh, Saya p e n d a p a t juga bahwa Birokrasi itu bukan cuma Binatang l a n g k a ya Binatang racun、mbak. Jadi、uh, Perlu ketegasan pimpinan nasional Kalau kayak begini Cuman saya lihat nih Agak pesimis ya Dari hari ke hari dulu saya、eh, simpati dengan pemerintahan kita Pak SBY Lama-kelamaan saya lihat sama juga gitu Jadi kalau n gak g ada kekuatan law enforcement yang tinggi Ya ini binatang yang beracun dan langka ini n gak g bisa diberantas nih Karena mereka n gak g takut Tuhan kayaknya Mereka melakukan ini dia pikir hari ini berbuat yang gak benar Nanti juga bisa suci lagi yaudah begitu Akhirnya jadi kacau Karena paradigma ...ideologinya ini yang membuat mereka nih berani untuk begitu-begitu. Makasih, Mbak. Oke,、okay, Pak Adi. y a selamat pagi. s i l a k a n Isi t lain gunakan Pak Dahlan itu sudah tepat. Ya, namanya binatang, ya seperti itulah, Bu.、Hmm. Oke,、okay, itu aja. Terima kasih, p a Adi. Lupa Harko? y a mungkin Pak Dahlan t u h kurang ini. Jadi, saya bilang birokrat, birokrat mana? Tergantung dulu dari mana. Maksudnya birokrat China, birokrat Singapura... atau birokrat Indonesia. Kalau saya tebak ini birokrat Indonesia. Jadi ini binatang birokrat Indonesia. Itu y a bang Hasim. Oke、okay, Pak Abidin. Halo. Silahkan Pak. Kalau Pak Mati perkataan dalan itu dia mau membenahi p l n cuma banyak kesulitan. Mau dipecat melanggar undang-undang. Mau dibenahi dia kurang kekuasannya masih kurang. Mungkin dia kekuasa maksudnya dia mau membenahi cuma n masih banyak dihalang-halangi lah gitu. makanya paling bagus itu i z i n undang-undang itu anggota DPR itu jadi undang-undang itu kalau kritik pun walau kalau salah ya bisa dipecat kayak sebaga, sebagaimana s w a s t a kalau salah ya dipecat dan udah salah dipecat susah akhirnya kan r a c u n i n e r a c u n i n semua ini kehidupan itu Yaudah, okay,、uh. Pagi. Silahkan, Pagi, mbak. Pagi, mbak. ya u d a h sama ibu oke salam p a nanda silahkan pak ya memang benar mbak apa yang dikatakan pak dalan Saya tahu dia dulu bekas dari swasta Jawa POS ya Wartawan Jawa POS ya kalau nggak salah itu、Nama、bagus. Cuma n saya melihat sekarang ini Banyak yang terjadi Dibiarin aja gitu Mbak Masalah-masalah itu -masalah dibiarkan Tidak tegas Yang masalahnya itu presidennya itu tidak tegas Benar-benar Mbak Kadang-kadang tentunya -kadang yang membuat kita itu jadi Aduh gimana ya Kalau presidennya tegas benar-benar tegas Baru bisa negara jalan Begini、hmm. Tukup ya, c u Oke, Terima kasih Mbak Nanda bergabung sekarang juga Pak Amir, selamat pagi pagi mbak ya silahkan、e, begini mbak ini kalau ujung-ujungnya kita bicarakan kebanyakan Pak s b y lagi Pak s b y lagi sebagai kepala pemerintahan mirip-mirip dengan yang suka ada di Pak FM yang kalau sering bicara mengenai bisnis Pak s b y jadi orang yang penuh perhitungan akibatnya n、e, gak g mulai-mulai gitu n gak g b e r i n d a i r i n d a r jadi perhitungan, takut salah, takut melanggar atau terlalu mateng jadi akhirnya yang pinter tuh kita sering dengar cerita, orang yang pendidikannya mungkin cuma SMA bisa mempekerjakan orang yang S1, S2, nah mirip-mirip begitu tuh p e r l u perhitungan, gak mulai-mulai itu nih. makasih Mbak、okay. o、oh, kalau menurut saya sih hukumnya yang gak berjalan dengan tindakan yang kurang diambil itu s e h i n g a itu aja, kalau kita hukumnya bisa berjalan カリアワニャ、セ、ah, a ラハウスティブリ、フンチャラハン、モラ、モラニ e カンハナ、キパ a ア、ソモヤ、カバ a コモラ、マウシェン、アカンマレカシン、デリカフォ t バイア、パゲマ a ディロバイ。はい。はい。はい。はい。は s はい。はい。t い。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。n い。はい。はい。はい。a い。は a はい。a い。はい。はい。はい。はい。は luar biasa ya bravo untuk pak dahlan nih saya baru pertama kali dengar seorang pak dahlan berani bicara seperti begini ya Mudah-mudahan yang dengar khususnya para bi birokrat p e g a w a i negeri bisa berubah ya, berubah mentalnya. Sehingga negeri ini jauh bisa lebih baik seperti negeri-negeri yang lain. Terima kasih. Ya, Pak Ali terima kasih. Pak Umar, selamat siang. Selamat siang. s i l a k a n Birokrat itu bukan binatang paling aneh, tapi binatang paling terbuas di dunia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Umar. <laughs> Bu Melani, selamat siang. Yang saya m e l a n i menurut saya itu benar sekali, loh.、Uh, semoga ada dalam iklan dan a l iklan yang lain untuk ditempatkan di Pelabuhan Merak atau menjadi direktur、uh, ini apa? Energi, sumber、uh, pengurus Men Pertamina, sehingga semua yang ini tidak terhambat seperti itu. Terima kasih, ya. Terima kasih, Bu Melani, Pak d i b i o Selamat siang, selamat siang, Bu. Jawabnya, Pak Jalan Iskan c o c o k belum menjadi. アパラトルのカラー、カラーパ、カラーティバット、オラン、インドネシア、イト、コーラン、プロトクティット、アティニア、マン、ダン、ウンダー、パカッチャーン、ジャジカロシア、ジメン、トリプン、デア、アパラトルのカラー、アラブドゥリラ。 バイク 3mc? Kita perlu、hmm. uh, apa, negeri ini lebih maju lah gitu, Nggak,、uh, semuanya bisa lebih baik lah gitu. Bagus untuk Pak ini、uh, pak Dalan Itkan, terima、hmm. kasih. Baik, terima kasih Pak Leo, Pak Alex, selamat siang. Selamat siang, Bu. Ya, menurut saya sih perkataan dari Pak Dalan itu benar semuanya, Bu ya.、Uh, saya menurut saya lebih setuju beliau i t u jadi presiden, Bu. Untuk didukung dari partai yang lain gitu loh, Bu.、Hmm. Ya, terima kasih, Bu ya. Baik, terima kasih Pak Alek, Pak Abraham. Selamat siang. Selamat siang. Salut buat Pak Dahlan Iskandar ya, karena jarang kita dengar pejabat berani bicara begitu ya. Kalau anda i kata ada pulu aja di Indonesia semacam begitu. Saya rasa kebingungan itu koruptor t u semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abraham.